ZEFANIA Firman Tuhan yang datang kepada ZEFANIA BIN KUSHI bin Gedalia, bin Amaria, bin Hiskia, dalam zaman Yosiah bin Amon, Raja Yehuda. Aku akan menyapu bersih segala galanya mukabumi, atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menyapu manusia dan hewan Aku akan menyapu burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Aku akan merebahkan orang-orang fasik dan akan melenyapkan manusia dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengacungkan tanganku terhadap Yehuda. ...dan terhadap segenap penduduk Yerusalem. Aku akan melenyapkan dari tempat ini... ...sisa-sisa baal... ...dan nama para imam berhala. Juga mereka yang sujud menyembah di atas sotoh... ...kepada tentara langit. Dan mereka yang menyembah dengan bersumpah setia kepada Tuhan... Namun di samping itu bersumpah demi Dewa Milkom serta mereka yang berbalik daripada Tuhan yang tidak mencari Tuhan dan tidak menanyakan petunjuknya. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Pada hari perjamuan korban Tuhan itu, aku akan menghukum para pemuka, para anak-anak raja, dan semua orang yang memakai pakaian asing. Aku akan menghukum pada hari itu semua orang yang melompati ambang pintu dan memenuhi istana Tuhan mereka dengan kekerasan dan penipuan. Maka pada hari itu, demikianlah firman Tuhan. Akan terdengar teriakan dari pintu gerbang ikan ...dan ratapan dari perkampungan baru... ...dan bunyi keruntuhan hebat dari bukit-bukit. Merataplah hai penduduk perkampungan Lumpang... ...sebab telah habis segenap kaum pedagang... ...telah lenyap segenap penimbang perak. Pada waktu itu... Aku akan menggeledah Yerusalem Dengan memakai obor Dan akan menghukum orang-orang yang telah mengental Seperti anggur di atas endapannya Dan yang berkata dalam hatinya Tuhan tidak berbuat baik Dan tidak berbuat jahat Maka harta kekayaannya Akan dirampas dan rumah-rumahnya akan menjadi sunyi sepi. Apabila mereka mendirikan rumah, mereka tidak akan mendiaminya. Apabila mereka membuat kebun anggur, mereka tidak akan minum anggurnya. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu, sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar hari Tuhan pahit, pahlawan pun akan menangis. Hari kegemasan hari itu, hari kesusahan dan kesulitan, hari kemusnahan dan pemusnahan, ...hari kegelapan dan kesuraman, ...hari berauan dan kelam, ...hari peniupan sangkakala ...dan pekik tempur terhadap kota-kota yang berkubu ...dan terhadap menara penjuru yang tinggi. Aku akan menyusahkan manusia, ...sehingga mereka berjalan seperti orang buta. ...sebab mereka telah berdosa kepada Tuhan. Darah mereka akan tercurah seperti debu... ...dan usus mereka seperti tahi. Mereka tidak dapat diselamatkan... ...oleh perak atau emas mereka... ...pada hari kegemasan Tuhan... ...dan seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburunya sebab kepbinasaan malah kepbinasaan dahsyat diadakannya terhadap segenap penduduk bumi